Bangsa ini sudah merasakan menjalani waktu kemerdekaannya dari penjajahan Belanda dan Jepang yang dalam sejarah dicatat kalau Belanda menjajah kita tiga setengah abad kemudian dijajah oleh Jepang dua setengah tahun ya sampai 1945 kita boh merasakan merdeka dengan dibagikannya proklamasi kemerdekaan bangsa kita di hari Jum'at tanggal 17 Ramadhan betul Bapak Ibu? tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan 17 Agustus 1945 ini adalah karunia dari Allah SWT yang wajib kita syukuri kenapa bangsa Indonesia lama dijajah Belanda? karena bangsa kita ini adalah bangsa yang terkaya Bapak Ibu kalau saya tidak salah mudah-mudahan saya tidak salah keyakinan saya Indonesia adalah negara terkaya di dunia di daerah negara sekaya Indonesia di muka bumi ini. Kenapa demikian? Indonesia negara yang memiliki tujuh kekayaan alam sekaligus. Negara lain mungkin punya 4, punya 3, punya 2 atau punya 1. Tapi justru bangsa kita punya tujuh kekayaan alam sekaligus. Apa saja kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia sekaligus Bapak sekalian? Yang pertama kita punya tambang emas terbaik dan terbesar di dunia. Die ben in Tembagapura, Kabupaten Mimika, in Papua ik ben in Papoea, ik Yang in Amerika, in Amerika, ik ben in Amerika, ik ben in Amerika, ik ben in Amerika, ik ben in Amerika, ik ben in Amerika, ik ben in Amerika, Amerika, in apalagi konon belakangan ditemukan ada uranium di bawah emasnya. Di mana uranium ini harganya 100 kali lebih mahal dari emas. Hari ini emas berapa per gramnya, Bu? 700 ya. 700 ribuan. Kali 100 700 ribu dikali 100 70 juta. Nah, uranium 1 gramnya 70 juta. Nah, kita lebih dari ton. Ya luar biasa. Nah ini kayanya Indonesia hanya dengan emas saja. Ada satu lembaga survei dari majalah The Mining International. Ya, itu melakukan survei untuk meneliti seberapa besar kekayaan freeport. Ya, pada satu tahun saja dihitung tahun 2007, The Mining International pernah meneliti kekayaan emas kita. Freeport di tahun 2007 saja penghasilannya 6.255 miliar dolar. Ya, Bapak Ibu bukan rupiah. Kursnya ini adalah dolar. Ya, 6.255 miliar dolar. Ini tahun 2007. 2007 dolar berapa? 12.000, 10.000. Takorah, kalau seandainya saat itu 12 10.000 ya. Andai kan dolar saat itu 10.000. Dikalikan 625 miliar. Berapa? terhitung tidak <laughs> coba 6.255 miliar dikali sepuluh ribu berapa sekian dan terima kasih pemirsa <laughs> susah menghitungnya ya berarti dikali enam di sepuluh ribu berarti 60 triliun 255 miliar eh enam enam sepuluh ribu ya 10.000, 62.555 triliun rupiah satu tahun bapak ibu hutang kita lunas hanya dengan penghasilan satu tahun betul ya hitungannya Allah Wahab Paket bihada dah takun Indonesia ada agna balad fil alam hanya dengan emas ini bangsa kita sudah kaya ada satu lembaga survei melakukan penghitungan mengaudit kekayaan emas kita. Nah, andaikan dari sejak emas kita dieksplorasi pertama kali tahun 1967 di era Presiden Soek Soeharto berkuasa satu tahun ini, satu tahun pertama, ya atau dua tahun pertama, kemudian jika dihitung semua emas itu dikumpulkan yang sudah dieksplorasi plus ditambah emas yang belum dieksplorasi ditambah uranium yang ada di bawah emas itu dijumlahkan semua maka per kaka per kaka bapak ibu catat per kaka bisa mendapatkan 2,7 ton emas per kaka ibu-ibu punya berapa kilo emas di rumah? punya berapa kilogram bu, emas di rumah? bu saya punya 185 kg emas di rumah mohon maaf saya tidak sombong ya 185 kg emas di rumah Mas Ali, Mas Raihan, Mas Hauki, Mas Syafiq Kalau dijumlah itu sekitar segitu. Bayangkan perkaka dapat 2,7 ton emas, Bapak Ibu. Di Indonesia. Bapak Ibu, ayo, mimpi apa yang belum kita wujudkan? Silakan dengan 2,7 ton emas. Ya, menikah 4 kali sekaligus bisa. 2,7 ton emas ya. Membeli negara bisa. Bayangkan. Jadi andaikan memang karunia emas ini disyukuri dengan sebaik-baiknya kita akan menjadi negara termakmur di dunia Baik kita bercepat, itu yang pertama yang kedua Dari deretan pegunungan Merapi yang ada di muka bumi, ada deretan Merapi Kaukasus dan Mediterania 40% ada di Indonesia Artinya. 40% geotermal dunia, bumi, ada di tanah air kita maka ini menunjukkan Indonesia memiliki kekayaan gas alam terbesar ya, bayangkan panas buminya, 40% kita punya hanya, hanya oleh satu Indonesia saja, 40% karena memang Indonesia terdiri di pegunungan Merapi walaupun resikonya besar, kalau semua gunung Merapi hancur, hancur Indonesia Ya, nah, ini luar biasa Harusnya gas kita ini murah Bapak Ibu atau gratis bagi rakyat Indonesia Kan undang-undang menyatakan kekayaan alam dikuasai oleh negara Dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Kayaknya undang-undang ini harus sering kita baca nih Dan harus kita ingatkan pada pemerintah Kalau kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia adalah digunakan dan dikelola oleh pemerintah Oleh negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Betul ya untuk kesejahteraan rakyat in. Indonesia, ya kenyataannya bu, gas LPG kita gratis apa mahal bu? Nah, sudah harus bayar, itu juga mahal. Harusnya gratis bu untuk negara kita. Ini versi saya seorang Ustad ya. Yang ketiga bapak ibu, kita punya tambang batu bara. Ini saya revisi bukan yang terbesar. Seorang masa pertama mahasiswa mas pertambangan ITB mengatakan Ustad kita bukan yang terbesar Ustad. Yang terbesar itu Meksiko. Cuma eksportir kita yang terbesar. Yang keempat, kita punya tanah subur luar biasa. Ya, Kita tahu kalau Riau ini penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia juga ya. Cukup besar penghasilan kelapa sawit yang dimiliki oleh Riau ini. Nah ini bukti Indonesia memiliki kekayaan alam yang dahsyat dari sisi kultur tanah. Geologisnya. Kemudian kita ini negara dengan kepulauan terluas lautnya. Karena kita negara kepulauan dari Sabang het Merauke, dat kita een punya kekayaan laut yang dat je sampai, sampai kita dijuluki the kijkje hebt een kijkje. Je kijkje hebt een kijkje. Je kijkje hebt een kijkje. Je kijkje hebt een Je kijkje hebt hebt Je kijkje hebt Je hebt Je ada dalam patahan dunia dari lempeng bumi. Jadi wajar kalau negara ini sering kali terkena gempa dan tsunami. Dan mereka kultur negaranya tidak bisa memiliki perkebunan yang luas karena negaranya pegunungan. Dan juga pegunungannya tidak bisa dijadikan perkebunan yang menjadi andalan komoditi dari sisi perkebunan untuk kelas dunia tapi mereka punya kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada satu perusahaan ikan terapung, tidak punya kantor di darat, tapi kantornya di atas air. Ya, setiap kali ingin memproduksi ikan ya produk dari pengolahan ikan, mereka tinggal mengalirkan melayarkan tiga armada, beberapa armada kapal lautnya. Dat ada tiga armada yang mereka kembangkan. Ada yang ke Tanjung Priok Di Jakarta ada yang ke Tanjung Emas, ke Semarang, Jawa Tengah, ada yang ke Tanjung Perak, Surabaya. Ini kapal tidak pernah berbalik, terus saja maju dengan izin dari pemerintah, dari uh, bea cukai Indonesia, pemerintah Indonesia, izin untuk mengambil ikan. Mereka beli sekian rupiah, ya, mereka hitung-hitung dengan kemampuan teknologi industri ikannya ini, mereka untung, mereka berlayar, lalu mereka mengambil ikan kita ya diolah, masuk ke pen pencucian lalu kemudian masuk ke sterilisasi lalu dipotong pemotongan masuk ke sterilisasi lagi lalu masuk ke pembumbuan, pemasakan dimikin matang, dimasak, campur saus, kecap dan eh, campur saus dan tomat ya pakai cabai juga dengan mesin yang canggih, dengan teknologi yang canggih lalu memasuki pada pengepakan di kaleng udah gitu dipanaskan lagi, dipasteurisasi lalu pengepakan Selesai pengepakan dalam bentuk kardus Lalu sampai Dikepak menjadi Apa tuh? Iya, itulah ya Sampailah ke Indonesia Lalu dijual, dijualnya ke siapa? Ke rakyat Indonesia Ya Ikannya ikan siapa? Ikan kita Kita pengen dapat, harus beli kan? Padahal ikan-ikan kita Jadi ketika Jepang pulang bawa apa? Ya uang kita Padahal ikannya ikan kita, ya yang menikmati kita, tapi yang bawa uang kita, Jepang, <gir> jadi sudahkah kita menikmati kekayaan laut kita? Nah ini evaluasi kita ya. Yang ya, kedua karena Indonesia negara pulauan juga dan memang memiliki hutan tropis yang terbaik dan terluas. Sehingga sumbangsi oksigen untuk udara dunia bumi ini, itu sebagian besar dari Indonesia. Singapura Indonesië ini dijuluki paru-paru dunia. Yeah, walaupun perjuangan bagi masyarakat trio ini harus bertahan karena selalu ada maar ya. Baik, yang ketujuh dan yang terakhir, karena kita negara kepulauan, maka kita, moeten ya Allah, menakdirkan pulau-pulau kita ini memiliki daya eksotis wisata yang mengagumkan. We moeten blijven. We moeten blijven. We moeten blijven. We moeten blijven jadi dari tujuh kekayaan alam ini Bapak Ibu yakin kita negara paling kaya di dunia